Sholat berjamaah, bagaimana kalau di depannya itu ada masjid tetapi orang itu lebih memilih sholat di musholat yang jauh, diutamakan yang dekat dari tempatnya, karena dia punya kewajiban untuk punya, punya, bukan wajib kan namanya, punya tugas untuk memakmurkannya, boleh dia pergi ke tempat yang lain asalkan tidak menjadikan sepinya tempatnya sendiri. Kemudian antara musyolah dengan masjid bagi kaum laki-laki lebih utama masjid. Sehingga sholat di masjid bagi kaum laki-laki lebih utama daripada di musyolah. Kecuali, ini yang dikukuhkan dalam madhab kita. Kecuali di musyolah tersebut jamaahnya lebih banyak. Jadi banyaknya jamaah itu lebih diutamakan daripada masjidnya ini. Dikukuhkan. Dan sebagian ulama kita seperti itu mengatakan bahawa kalau musyolah itu ternyata jamaahnya lebih gede maka utamakan di musyolah tetapi sebagian ulama tetap mengatakan masjid itu punya keistimewaan khusus ada itikaf di dalamnya maka masjid itu adalah diutamakan adapun ini kasusnya adalah dahulukan masjid dahulu karena lihatnya musholahnya lebih jauh apakah lebih baik dia sholat di masjid yang dekat atau di musholah yang jauh dia boleh pergi ke musholah yang jauh jika dia punya punya dua tujuan satu, di musholah itu memang lebih banyak ya yang kedua adalah eh ya, untuk memakmurkan musola kalau tidak ada anda nggak ada yang sholat ya kemudian yang kedua adalah masjid itu di saat anda tinggal bukan jadi sepi jadi kalau anda ke musola yang jauh di masjid itu nggak ada imamnya maka anda harus sholat di tempat itu ya kalau anda ternyata di situ ada imam jalan musola sana lah kok nggak ada yang jadi imam nggak ada yang ngatur anda pergi ke sana menjadi lebih Bagus. Jadi yang menjadikan lebih bagus adalah fungsinya anda itu seperti apa. Kalau anda pergi ke tempat musola yang lebih jauh, menjadikan makmurnya musola yang di sana pergi ke sana. Asalkan jangan menjadikan masjid ini ditinggal oleh orang. Karena ada sebagian masjid itu jadi imam saja kan ada orang nggak bisa. Jadi kalau tidak ada imamnya juga nggak ada sholat kan pada bingung orang. Berarti anda harus sholat di situ. Atau kalau anda pergi ke sana sepi sudah tak ada, semuanya akan pada pergi ke sana. Oh tidak, makmurkan masjid yang anda sekitar kita, karena makmurnya masjid, siarnya masjid itu menggugah, menggag, menggoda hati orang sehingga pada pengin datang ke masjid. Sepi sepi saja tak semangat nanti. Kalau ramai orang penasaran pengin datang dan itu adalah termasuk dakwah yang halus.